نستعن بالله ونستعينه ونستغفره ونوذب الله من سرور انفسنا ومن سيئه اعمالنا من يدله اللهم بلالا ومين يهد له فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين baik ikhwan waqaf di para jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Minhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dan kita melanjutkan dalam pembahasan kitab salat Terakhir kita bahas tentang yang berkaitan dengan waktu-waktu sholat. Sekarang kita akan beralih ke pembahasan syarat sholat yang lainnya, yaitu mengenai menutup aurat, menghadap qibla, dan selanjutnya. Baik kita lihat setelah beliau membahas tentang Syarat solat itu adalah masuknya waktu. Lalu beliau terangkan tentang waktu, waktu solat. Beliau katakan selanjutnya wamin shuru tihak dan diantara syarat solat yang lainnya yaitu satriul aurah yaitu menutup aurat. Yaitu satriul aurah yaitu menutup aurat. Menutup aurat di sini. Ada dua syarat yang disebutkan oleh beliau. Ya, yaitu bisaubin mubahin. Yang pertama ditutup dengan baju yang mubah, dengan pakaian yang mubah. Kemudian yang kedua, la yasiful basharah dan tidak menampakkan warna kulit. Dan tidak menampakkan warna kulit. Ini yang beliau sampaikan dalam poin ke 63 puluh tiga. Jadi sini para jamaah sekalian, syarat ini maksudnya adalah ketika seorang itu melaksanakan sholat maka auratnya harus tertutup dengan sempurna. Nanti ada batasan aurat, nanti akan beliau jelaskan setelah poin 63 ini. Namun di sini ada dua poin yang mesti diterangkan ya tentang syarat tadi. Yang pertama beliau singgung di sini tentang saub, bisaub, yaitu dengan pakaian yang dimasukkan dengan saub di sini adalah mencakup pakaian atas dan pakaian bawah. mau kemeja, mau gamis, ya. begitu juga tercakup di bawahnya, tercakup juga Dalam masalah saub di sini adalah, yang dimaksud saub di sini adalah celana ataupun sarung. ya celana ataupun sarung begitu juga yang namanya pakaian atas tadi ini bukan hanya pakaian yang berbentuk seperti kita memakai kemeja atau memakai koko, tapi ini juga seperti orang yang kenakan ketika imram, cuma satu lembar kain yang di, uh, dikenakan, taruh di pundak kanan dan taruh di pundak kiri dan menutup badan saat itu. Itu juga termasuk saub. Para ulama terangkan itu termasuk saub. Maka syarat saub di sini ada dua. Yang pertama saub di sini itu adalah mubah. Mubah artinya bagian tersebut itu halal digunakan. Semisal pada laki-laki tidak boleh memakai pakaian sutra. Pada laki-laki tidak boleh memakai pakaian sutra. Maka ketika itu dia tidak boleh pakai saat solat. Ya, tidak boleh dia pakai saat solat. Mungkin juga dia tidak boleh memakai pakaian yang nacis. Ya, seorang yang sholat tidak boleh memakai pakaian yang nacis. Kemudian di sini syarat yang kedua yang beliau sebutkan la yasiful basharah bahwa orang yang memakai pakaian tadi pakaiannya tidak tembus pandang. Artinya tidak tipis. Ya, tidak tipis. Dan kalau di sini beliau masukkan dalam syarat ya, dalam syarat nutup aurat ini berarti kalau orang memakai pakaian tipis yang nampak warna kulit Misalnya nampak kulitnya itu putih dari pakaiannya Nampak e, kulitnya itu hitam dari pakaiannya Karena tembus pandang, tipis Maka ya dari zahir atau tekstual dari apa yang beliau sampaikan Berarti sholatnya tidak sah Karena dikatakan ini syarat Begitu juga dikatakan oleh Syekh Abdul Al-Jibrin Ketika mensyarah perkataan beliau Beliau katakan tidak sah Orang yang memakai pakaian yang tembus pandang Ya misalnya juga wanita misalnya pakai mungkernah misalnya ya pakai ruku kemudian tembus pandang itu juga sholatnya tidak sah. Kemudian pada poin ke 64 beliau tambahkan penjelasan tentang masalah aurat. Aurat kata beliau dibagi menjadi tiga. Ada aurat muallahzoh, ada aurat mukhfafah, ada aurat mutawasita. Ada muallahzoh, mukhfafah, mutawasita. Nah, aurat Yang mughallah Kata beliau Kata Syed Sa'adi Itu adalah Auratul mar'a al al baligah Yaitu aurat yang terdapat pada Wanita yang merdeka Dan wanita yang balik Itu terdapat pada Wanita yang merdeka dan wanita yang balik Ini berarti di sini tidak termasuk di dalamnya kalau wanita yang merdeka berarti budak tidak termasuk di sini. Kemudian kalau kata beliau tadi wanita yang balik berarti wanita anak-anak tidak masuk di sini. Nanti masuk kepada aurat yang berikutnya. Ini mualasa artinya yang berat, ya aurat mualasa artinya yang berat. Maka auratnya bagaimana dikatakan oleh Sheikh As-Sa'di fa jami'u badaniha auratun fis-shalati illa wajhiha Maka seluruh ya ila wajhuha seluruh badan wanita itu adalah aurat di dalam salat kecuali wajahnya Ya kecuali wajahnya Maka menurut Syekh Sa'di sebagaimana yang kita tahu aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya, ya kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, menurut penjabat Jumhur atau mayoritas ulama, maka di sini kalau menurut Syekh Ramli Omar Zak Hambali ini berlaku ketika sholat saja. Namun ketika di luar sholat harus menutupi seluruh badannya, termasuk wajah dan telapak tangan harus menutupi wajahnya, ya harus menutupi wajahnya. Itu yang dipahami atau yang menjadi pendapat dalam Mazhab hambali Kemudian aurat yang kedua, aurat Mukhafafah yang ringan. Kalau Mukallazat tadi aurat yang berat, Mukhafafah itu aurat yang ringan. Auratnya di sini kata beliau adalah untuk aurat Ibn Sa'asinin ila asyah yaitu aurat anak-anak mulai dari usia 7 tahun sampai 10 tahun. Ya, mulai dari usia 7 tahun sampai 10 tahun. Di sini terserah anak tersebut laki-laki maupun perempuan. Ya, anak di sini ya, kalau di sini dikatakan ibn anak laki-laki tapi di sini para ulama katakan ini termasuk aurat anak laki-laki maupun perempuan. Auratnya itu aurat yang ringan, auratnya itu apa? Al farjan, yaitu kemaluannya saja yang tidak boleh dilihat. Berarti pusar ya, antara pusar dan lutut itu yang tidak boleh dilihat itu cuma cuma kemaluannya saja. Kemudian yang ketiga, aurat mutawassithah, pertengahan. Jadi ada yang berat ada yang keringat dan ada yang pertengahan. Yaitu dikatakan di sini wahia auratun man ada Yaitu aurat selain yang disebutkan di atas. Berarti selain ya wanita yang merdeka, selain wanita yang balik, ya, selain anak-anak yang usianya antara 7 sampai 10 tahun berarti di sini nanti termasuk dalam bahasan ini yang aurat yang ketiga di sini adalah anak-anak e, yang sudah usia 10 tahun ke atas. begitu juga budak, eh begitu juga orang yang merdeka tapi belum balik, ya yaitu wanita yang merdeka, dunal buluk, ya tapi belum balik, ini masuk di sini. begitu juga laki-laki dewasa. Auratnya masuk ke mutawasita. Kemudian budak wanita juga masuk ke dalam aurat mutawasita. Jadi sini bisa mencakup beberapa orang, ya. Yang pertama yang aurat mutawasita, ya anak yang usianya 10 tahun ke atas. Kemudian yang kedua wanita merdeka yang belum balik. Kalau sudah balik tadi aurat yang pertama yaitu aurat mawal berat. Kemudian yang ketiga laki-laki yang sudah balik. Kemudian yang keempat budak wanita. Auratnya apa? Di sini dikatakan minasurah ilarukubah dari pusar hingga lutut. Dari pusar hingga lutut. Kalau lihat dari perkataan susadi berarti Pusar itu tidak boleh kelihatan Lutut tidak boleh kelihatan Namun Allah Allah yang lebih tepat dalam masalah ini Seperti dalam pendapat Mazhab syafi'i Karena di hadis itu dikatakan surra Antara pusar dan lutut Berarti pusar kelihatan tidak masalah Lutut kelihatan tidak masalah Karena teksual hadis dikatakan antara Yang namanya antara berarti apa? Pusar dan lutut tidak termasuk Nah, ini namanya aurat, sehingga ketika sholat harus lebih sempurna daripada tadi, ya harus lebih sempurna daripada aurat tersebut. Nah, di sini diperhatikan, aurat ini manfaatnya itu besar. Ini dalam pembahasan sholat ini kita harus pahami tentang aurat. Kemudian nanti ini fungsinya ketika kita juga membahas masalah sholat jenazah. Setelah jenazah, kalau kita pahami dari aurat di sini, ya berarti ketika mayit itu ingin disolatkan, maka syaratnya harus dengan yang sejenis. Ya syaratnya itu harus dengan yang sejenis, sama-sama jenis kelamin. Dan dalam hadis dikatakan yang boleh dengan lawan jenis itu cuma suami istri. Ya, yang boleh dengan lawan jenis itu cuma suami istri Kalau maik perempuan yang mati maka sama perempuan yang mandikan Nanti ditutup dari bagian dada hingga lututnya Ditutup dengan kain Kemudian kalau laki-laki yang mati maka nanti sama laki-laki juga yang memandikan Kalau ternyata ya mau dimandikan oleh suami atau istrinya boleh Ya, ketika itu tidak ada batasan aurat karena di sini tidak disebutkan batasan aurat untuk laki -laki antara suami istri. Karena tidak ada batasan aurat ketika itu. Ya, jadi tidak tepat di sini kalau misalnya ya, kebiasaan masyarakat kita ya, ada yang memandikan itu ramai-ramai. Ya, bahkan di tempat terbuka. Ya, padahal Keutamaan orang yang memandikan mayit itu bisa dia raih keutamaan empat, dapat mendapatkan 40 ampunan dari Allah Subhanahu wa taala namun dengan syarat, ya, dia menutupi cacat. Kalau seandainya orang banyak itu yang mandikan maka cacatnya tadi itu tidak bisa tertutup. Ya, kemudian ditambah lagi tentang bahasan aurat di sini nanti auratnya itu kebuka oleh orang banyak. laki-laki dapat melihat aurat wanita begitu mudah walaupun ketika tertutup kain namun ada kemungkinan tersingkap. Nah perintah tentang menutup aurat di sini Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam surat Al-Araf ayat 31: Ya bini Adamahulhu azina atau hendak ke masjidin. Wahai anak Adam ya ambillah perhiasan kalian setiap kalian hendak ke masjid. Maksudnya ketika kalian itu hendak sholat. Maka ayat ini memerintahkan supaya berhias diri ketika hendak sholat bukan hanya sekedar menutup aurat tetapi lebih sempurna daripada itu. Ya bukan hanya sekedar menutup aurat, namun lebih sempurna daripada itu karena dikatakan sih, jadi tidak sekadar cuma menutup aurat yang wajib saja. Lalu syarat yang berikutnya lagi untuk syarat sholat adalah istiqbalul kiblah, yaitu menghadap kiblah. Syarat yang berikutnya lagi adalah istiqbalul kiblah, yaitu menghadap kiblah. Mengenai syarat ini. Perintah untuk menghadap kiblat ketika solat adalah dari firman Allah Subhanahu Wa Taala: Buminhiyyu Qurazzaafu lli wajhaka syattrul masjidil haram. Dan jika kalian untuk keluar maka palingkanlah wajah kalian, pandangan kalian menghadap masjidil haram. Itu perintah menghadap Ka'bah. Di sini adalah ayat yang menunjukkan perintah menghadap Ka'bah atau kiblat. Maka di sini menunjukkan syarat. Artinya ketika seorang itu mampu menghadap kiblat tapi dia tidak menghadapnya maka sholatnya tidak sah. Nah, kecuali di sini yang beliau kecualikan pada poin 66 dikatakan di sini fa in ajaza an istiqbalih. Jika seseorang itu tidak mampu menghadap kiblat li maradhin karena sakit. Tempat tidurnya enggak mungkin diubah-ubah. Ya, dia juga tidak mungkin ketika itu berganti posisi menghadap kiblat. Atau badannya tidak bisa diangkat untuk menghadap kiblat, maka saat itu kewajiban menghadap kiblat itu jadi gugur. Al kair sakatin, ya, atau berbagai macam uzur yang lainnya yang bisa membuat gugur kamatas kutojami uluajibat bil ajizanha, sebagaimana kewajiban yang lainnya itu bisa gugur karena tidak mampu melakukannya. Sebagaimana kewajiban lainnya itu bisa gugur karena tidak mampu melakukannya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Fattakallah, Mashtatotum. Bertakwala kepada Allah semampur kalian. Maka menghadap kiblat di sini, ya para jemaah sekalian, ini adalah syarat sah solat. Ya, syarat sah solat. Nah, di sini terlebih perhatiannya adalah pada solat wajib. Pada solat wajib, di sini harus setiap yang ingin melaksanakan solat wajib harus berusaha untuk mencari kiblat. Ya, kalau dia tidak berada di masjid atau dia berada di sedang dalam keadaan safar atau perjalanan, dia berusaha, berusaha sebisa mungkin untuk mencari kiblat. Ketika dia itu melaksanakan sholat. Nah, seandainya dia tidak mampu di sini, ya sudah tanya-tanya, sudah cari-cari, ya, tanya kanan kiri tidak ada yang tahu, posisi matahari juga tidak kelihatan, ya, apalagi itu di malam hari juga tidak jelas di. Adanya bintang gelanggi -gelang juga tidak bisa menunjukkan maka dia sholatnya sesuai dengan kemampuannya yaitu kemana arah saja jadi gugur. Namun kalau mampu tetap menghadap qiblat. Nampak menghadap qiblat di sini para ulama katakan ada dua bentuk. Ya yang pertama bagi yang melihat Ka'bah secara langsung menghadap qiblat ini ada dua. Bagi yang melihat Ka'bah secara langsung maka wajib menghadap persis ke arah Ka'bah. Tidak boleh melenceng ya, Dari arah Ka'bah tersebut Misalnya Ka'bah ini di depan kita pas Dia melenceng ke arah lainnya Maka sholatnya tidak sah Ini bagi yang melihat Ka'bah secara langsung Kemudian yang kedua Bagi yang tidak mampu melihat Ka'bah secara langsung Dia berada jauh dari Ka'bah atau dia berada sudah berpisah benua pulau dari Jazirah Arab. Maka ketika itu kewajibannya adalah menghadap ke arahnya saja, tidak menghadap persis. Kewajibannya adalah menghadap ke arahnya saja. Sedangkan menghadap persis ke arah kiblat itu tidak merupakan kewajiban. Jadi misalnya menghadap ke arah arah qiblat adalah ke arah barat maka cukup dia ke arah barat meskipun tidak geser ke utara sedikit ya, geser ke utara terus ke ka'bah maka sholatnya sah nah ini para ulama rinci jadi dua tadi Kemudian dalam masalah menghadapi Iblah juga, ini diperhatikan Untuk sholat wajib Dengan sholat sunnah, untuk sholat sunnah itu Agak diberi keringanan ini Agak diberi keringanan Sebagaimana Ketika sholat sunnah, kita boleh sholat Di atas kendaraan Nah, saat sholat, sholat, sholat, sholat wajib Kita berusaha, misalnya kita Ada di atas kendaraan Maka ketika kendaraan itu jalan Mau melaksanakan sholat, terpaksa di atas kendaraan Karena tidak mungkin turun tidak mungkin turun di waktu-waktu sholat waktu sholatnya nanti bisa berakhir maka saat itu melaksanakan sholat di atas kendaraan arah pertama yang dia hadap adalah arah kiblat terlebih dahulu kalau tidak mampu ya karena khawatir goncangan khawatir bahaya maka jadi gugur yang ketika itu mampu maka dia menghadap ke arah kiblat terlebih dahulu nanti ketika itu arah kendaraan menggak menggok sana sini belok berlawanan arah bahkan maka ketika itu dibiarkan begitu saja. yang penting awalnya. Sedangkan untuk sholat sunnah, Nabi SAW pernah melaksanakan sholat sunnah ke arah mana saja ke kendaraan tersebut itu menuju. Namun tetap sebaiknya seperti sholat wajib tadi Cari arah kiblat terlebih dahulu Kalau ke arah kendaraan itu berpaling dari arah kiblat ya Maka kita ikut arah kendaraan tersebut Jadi berbeda antara sholat Agak berbeda antara penekanan pada sholat wajib Dan penekanan pada sholat sunnah Karena sifat sholat sunnah itu ikhtiar pilihan kita Jadi ada keringanan dalam masalah itu Sebagaimana tadi dalam sholat sunnah boleh dilaksanakan di atas kendaraan Beda dengan sholat wajib Nah tadi kita singgung tentang sholat di atas kendaraan Di sini beliau singgung dalam poin ke-67 Dan tentang menghadap kiblat Beliau katakan, beliau membawakan hadis yang mutafakun alaih yaitu wa Nabi nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yusolli fi safarin nafilati ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi yaitu nabi sallallahu itu biasa melaksanakan salat sunnah di atas, di atas ketika safarnya al rahilatihi di atas kendaraannya ya di atas kendaraannya haitsu tawajjahat bihi Kemana arah kendaraan tersebut itu menuju? Kemana arah kendaraan tersebut itu menuju? Lalu dalam tempat yang lain dikatakan: "Ghayrul an-nahwulayi solil maktubah." Namun untuk sholat wajib, ya beliau tidak melaksanakan di atas kendaraan. Untuk sholat wajib beliau tidak melaksanakan di atas kendaraan. Jadi sebisa mungkin beliau turun dari kendaraan. Namun kalau tidak bisa ya karena keadaan kita misalnya naik kereta tidak bisa turun-turun pada waktu sholat atau bahkan waktu sholatnya itu akan berakhir ya tidak bisa di di juga kalau mau jamak juga waktunya itu akan berakhir maka saat itu pilihannya adalah melakukan sholat di atas kendaraan. Namun sisanya di sini menunjukkan pelajaran apa? Sholat sunnah. Itu boleh dilakukan di atas kendaraan Dan hadis ini juga menunjukkan sholat sunnah ya. Itu ada keringanan Menghadap qiblatnya itu ya Diberi keringanan jadi kukur Kita boleh menghadap ke arah mana saja Kendaraan tersebut itu menuju Namun kalau awalnya itu menghadap Ke qiblat terlebih dahulu Itu lebih utama Kemudian syarat terakhir yang beliau sebutkan ya Wamin syuruh tiha dan diantara syarat sah solat lagi adalah berniat. Sebagaimana kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malu berniat, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Niat. Namun tentang masalah niat di sini para ulama katakan bahwasanya niat itu sepakat di dalam hati, asalnya adalah di dalam hati. Karena niat itu maksudnya adalah al-qasdhu aw al-ilmu, maksudnya itu adalah berkehendak atau berilmu mengetahui sesuatu. Jadi ketika seorang itu sudah mengetahui Dia melakukan suatu ibadah Maka dia sudah disebut berniat Dia masuk masjid, dia mau melaksanakan sholat Dia sudah tahu dia mau melaksanakan sholat zuhur Maka dia sudah disebut berniat Tinggal dia bedakan Antara mana niat yang wajib Mana niat yang sunnah Namun tidak ada di sini kewajiban untuk melapaskan niat Karena Nabi SAW tidak pernah melakukannya dan tidak pernah mencetokannya Ketika beliau memulai sholat Langsung beliau bertakbir tanpa ada kata-kata untuk melapaskan niat Bahkan tidak ada hadis Sahih yang membicarakannya Hadis do'ifun itu bahkan tidak ada Ya, Tidak ada hadis do'if yang membicarakannya Apalagi hadis Sahih kata Ibn Al qayyim Hadis-hadis yang enggak ada yang membicarakan tentang masalah melafazkan niat. Apalagi hadis sahih. Jadi di sini kesimpulannya syarat salat yang beliau sampaikan yang pertama itu bersuci. Ya, sudah ketika dibahas dibahasalah masalah tohara Yang kedua adalah masuknya waktu salat. Yang kemarin kita bahas Yang minggu lalu kita bahas Kemudian yang ketiga Menutup aurat Yang keempat Menghadap Qiblat Yang kelima Berniat Jadi ada lima syarat Salat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Saudi Dan di sini kami tambahkan ya niat itu memiliki dua fungsi. Niat itu memiliki dua fungsi. Yang pertama niat untuk membedakan ibadah dan non ibadah. Ini dalam keadaan junub. Niatannya kita mandi pagi di sini ingin niatannya ingin mandi junub atau mandi pagi harus dibedakan dengan niat. Harus dibiasa, dibedakan dengan kebiasaan. Ini mandi pagi kebiasaanmu atau ini adalah mandi junub harus dibedakan dengan niat. Nahan lapar karena nggak ada uang ya karena akhir bulan mahasiswa dengan nahan lapar karena puasa itu juga harus dibedakan dengan niat. Kemudian fungsi niat yang kedua adalah untuk membedakan ibadah yang satu dan ibadah yang lainnya. Sholat sama-sama dua rakaat. Kita mau masuk masjid di sini ingin sholat langsung sholat subuh dua rakaat ataukah ingin niat sholat sunnah fajar harus dibedakan dengan niat. Lalu setelah beliau membahas tentang syarat sah sholat, beliau membahas tentang tempat yang diperbolehkan untuk sholat. Mana saja tempat yang diperbolehkan untuk salat. Beliau katakan pada poin ke-69, wat tasihus salat fi kulli mawdi'. Salat boleh dilakukan di tempat mana saja. Di tempat mana saja di muka bumi salat boleh dilakukan di situ. Illa kecuali pada Lima tempat. Yang pertama makhalin najisin, di tempat yang najis. Jelas-jelas tidak boleh. Jadi kalau ada najis itu berupa kencing misalnya, sebagaimana yang dipraktekan oleh Nabi Sallam ketika melihat orang Arab badui kencing di masjid, kencing tersebut itu dibersihkan. Ya cara paling cepat itu adalah disiram. Cara yang lainnya adalah dibiarkan begitu saja hingga hilang bau, rasa, dan warnanya. Kemudian yang kedua, tempat yang kedua yang dilarang untuk sholat pengecualian pengecualian dari keumuman tadi yaitu tempat mana saja adalah maksub. Tanah rampasan Tanah curian Tidak boleh Ini pendapat dalam mazhab hambali Namun bercikatan pada poin kedua ini Yang lebih tepat Sholatnya sah tetapi berdosa Yang lebih tepat Sholatnya sah tetapi berdosa Adapun pun hadis-hadis hadis yang membicarakan e, Tentang larangan sholat di Tanah rampasan hadisnya lemah Jadi sholatnya masih sah tetapi berdosa. Ini yang tadi larangan sholat di tanah rampasan tanah curian, ya ini adalah pendapat dari Madzhab Imam Ahmad. Kalau dalam Madzhab Imam Ahmad atau pendapat Imam Ahmad, ya beliau katakan bahwasannya sholatnya tidak sah. Nah nanti ini merembet nanti ke pembahasan. Yang para ulama katakan misalnya kita punya dana haram dana riba bolehkah disalurkan untuk masjid Ini merembet sampai ke masalah tersebut ya untuk masalah kembali tidak boleh ya dana riba dana haram disalurkan untuk masjid karena berawal dari permasalahan juga tanah rampasan tadi boleh untuk sholat atau tidak namun jadinya tetap untuk dana riba atau dana haram tetap tidak disalurkan untuk tempat yang suci seperti masjid itu lebih asan atau lebih aula ya tapi disalurkan untuk paker miskin atau fasilitas umum kemudian yang ketiga simak kebara di area pemakaman ini alasannya bukan karena kuburan itu najis tapi alasannya karena tidak boleh sholat di situ. Karena ini dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, ini dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Kalau ada yang sholat di kuburan. Lama-lama walaupun itu niatannya untuk Allah. Lama-lama nanti bisa berangsur-angsur. Bisa menyembah orang yang ada dalam kubur Apalagi yang di kuburan tersebut itu adalah orang-orang sholat. Untuk berdoa saja Umar bin Khattab keti Ali bin Abi Thalib, ya itu ada riwayat dari dari cucu dari cucu Ali bin Abi Thalib yaitu yang bernama Zainal Abidin. Itu pernah melihat ada orang yang sengaja berdoa di samping kubur Nabi SAW. Masuk ke dalam suatu lubang kemudian berdoa di kubur Nabi. Kemudian saat itu dia tegur, kenapa kamu berdoa di situ? Tidak boleh, tidak boleh menjadikan kubur itu sebagai aib, ya. Dan ini dia dengar dari bapaknya Dari kakeknya Yaitu dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan demikian Untuk doa saja tidak boleh Walaupun itu niatan doa tadi untuk Allah Tapi anggap doanya di sisi kubur itu Tidak boleh Apalagi yang lebih daripada doa Yaitu sholat Karena sholat itu ada rukuk, ada sujud Tentu saja tidak dibolehkan Namun di sini kalau sholat jenazah Masih dibolehkan karena apa? Sholat jenazah tidak ada rukuk dan sujud jadi ketika seseorang tidak mendapati untuk menyolatkan jenazah, misalnya diantara kerabat tuh baru datang dari jauh, kemudian belum sempat menyolatkan, maka dia boleh menyolatkan saat itu ketika sudah dikubur di kuburan. Tapi ingat sholat jenazah tidak ada rukuk dan sujud, cuma ada 4 kali takbir, shalat takbir pertama baca al-fatihah, shalat takbir kedua baca solawat, takbir ketiga baca doa, ya takbir keempat, kemudian salam, sudah tidak ada rukuk dan sujud, jadi diberi keringanan saat itu. Kemudian yang keempat, Hemam tempat pemandian. Untuk tempat pemandian juga ya terlarang Sholat di situ. Kemudian yang kelima adalah al ibil, tempat menderungnya unta. Tempat menderungnya unta, tempat berdiamnya unta itu dilarang juga sholat di tempat tersebut. Nah tentang larangan tadi ini berdasarkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari disebutkan dalam surat at tirmizi marfu'an ya, sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-ar-20 hamas seluruh muka bumi ini adalah masjid. Illa al makbar wal hammam kecuali area pemakaman dan kamar mandi, tempat memandian Nah itu tentang syarat dan yang tadi kita bahas tentang yang terakhir tentang tempat sholat ya, Semuanya itu dibolehkan kecuali lima tempat tadi Ya Sebelum kita lanjutkan tentang tata cara sholat, mungkin ada pertanyaan, monggo kami silakan Ya lanjut dia ya, sama dia masuk anaknya sudah di atas 10 tahun nah, kalau dari kecil ya sampai kalau di bawah 7 tahun itu bebas ya makanya ketika untuk jenazah anak-anak juga boleh dimandikan oleh siapa saja tidak dibatasi laki-laki dengan laki-laki perempuan dengan perempuan kalau di bawah 7 tahun Tauratnya boleh dilihat Maka di sini yang dikatakan di sini 7 sampai 10 itu auratnya kemaluannya. Kalau di atas 10 berarti nanti masuk aurat mutawas mutawassithah. Ya, itu kalau anak angkat dia belum jadi anak susuan kan? Belum jadi anak susuan. Tetap berlaku aurat semacam itu. Jadi, lihat umurnya, sudah umur berapa, kalau di bawah 7 tahun, bebas, 7-10 berarti kemaluannya, ya, berarti kalau di atas 10, sama dengan mutawas itu antara, pusat dan lutut. Ada lagi? Uh, ada beberapa orang yang selat, utama di Masjid Naharom, itu laki-laki semakai objek, masker, berbeda. Oke, okay. Salat dalam memakai masker tersebut Allah 'alaam tidak ada larangan. Jadi sah-sah saja apalagi ketika dibutuhkan saat itu. Jadi boleh. Ya. Sama halnya juga ketika ihram juga ketika seorang itu sedang berihram boleh untuk memakai masker. Ketika dia pakai pakaian ihram juga boleh memakai masker. Ada lagi Tidak ada untuk saat ini Tidak bisa dimisalkan dengan membantu rumah tangga Budak itu diperoleh dengan cara Kalau ada pasar budak di pasaran sana dibeli Cara yang pertama Yang kedua dari tawanan perang dengan orang kafir ya, Tawanan perang itu diambil Wanitanya itu bisa dijadikan budak ya. Kalau wanita itu dijadikan budak dengan cara dibeli atau tadi dari tawaran perang, maka statusnya akadnya sama seperti nikah halal sebagaimana istri ya. Nanti kita bahas tentang pengurusan jenazah ya Beberapa bahasan lagi setelah pembahasan sholat nanti masih ada Tentang pembahasan sholat jenazah nanti boleh bahas tersendiri cari saya cuma menyinggung saja ada lagi ya ini yang ditanya sama Pak ya mau orangnya Islam non Islam terus di rumahnya memelihara anjing terus Pertanyaannya, kalau kita sholat di tempat tersebut sah ataukah tidak? Selama najis tidak ada di situ, najis anjing tidak ada di rumah tersebut, ya, sholatnya sah. Kalau tempatnya bersih dari najis, maka sholatnya sah. Baik, jika sirwal atau celana yang dipakai tersebut nampak ngecap celana, ketika hukuk dan sujud bagaimana? Pakai sarung pun juga sama, masih kelihatan, ya. Yang penting di sini tidak sampai kelihatan kulit yang pertama, kemudian tidak terlalu ketat. Ya, kalau kita pakai sarung juga sama seperti itu, tetap ada bokongnya, bentuknya itu kelihatan. Ya, seperti itu. Namun tapi kalau pakai sarung tidak seperti ini, maksudnya dipersyaratkan di sini jangan terlalu ketat. <tuh> kemudian terkadang ketika kita sholat hanya menggunakan celana saja, tidak dilapisi sarung, masih membentuk lekuk tubuh. Hal yang seperti ini bagaimana Tadi sudah dijelaskan Tidak dipersyaratkan juga nambah sarung Kalau auratnya itu sudah tertutup dengan sempurna ya Ketika turun sujud ya, Saat sujud itu Ada bentuk lukuk tubuh yang kelihatan Itu memang keadaan ketika sujud seperti itu Namun keadaan normalnya ketika kita itu berdiri seperti apa ya. Namun kalau ketika berdiri itu sudah kelihatan bentuk lukuk tubuhnya Karena pakai celana pensil misalnya Celana yang ketat Nah ini sudah jelas Ini tidak boleh ada lagi? Ngomong-ngomong. <coughs> orang orang wanita dikasalat itu ada kesalahan-kesalah yang diberikan bahawa yang minggu harus dibuka itu wajah dan bawa makan. Yang mongong tadi kalau apa perhukum yang hmm. pakai kesalahan yang dikasalat hanya di belakang itu Tih. Walau alam kalau untuk masalah kesahannya, kalau dia ketika sholat itu pakai kaos tangan, ya, walau alam tetap sah menurut kami, ya. Yang di sini cuma anjuran saja, ketika sholat itu dibuka wajah atau telapak tangan selama aman dari fitnah atau godaan, ya, tidak menggoda laki-laki lainnya. Nah, ini yang berlaku. Namun kalau dia memilih pendapat awat wanita itu adalah wajah eh, selain wajah dan telapak tangan, maka ketika dia di luar tidak memakai penutup wajah, ketika dalam sholat tidak memakai penutup wajah, maka tetap sholat juga sah. Baik, kita lanjutkan tentang sifat sholat, tata cara sholat. Beliau katakan dalam poin ke ya, beliau katakan dalam poin ke-70 istihab ayatiya ilaiha bisakinah wa waqar. Maksudnya seseorang menghadiri salat dalam keadaan tenang dan penuh wibawa. Artinya tidak buru-buru. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Lalu beliau katakan lagi ketika datang memasuk masjid. Faizah dahulah masjid. Maka ketika seorang itu masuk masjid maka ucapkanlah. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma kfir li zunubi waftah li abu wabah rahmatin. Dalam satu riwayat disebutkan seperti ini. Lebih lengkap. Ya. Jadi ada bacaan salawat di dalamnya. Diawali dengan Bismillah dan ada bacaan salawat di dalamnya. Ini yang lebih sempurna. Sekaligus juga nanti kita dapat keutamaan bersalawat kepada Nabi. Ya, sekaligus kita dapat keutamaan bersalawat kepada Nabi karena setiap masuk masjid baca salawat dulu. Ya, nanti keluar dari masjid juga baca salawat. Jadi kalau ada yang bilang bahwasanya ya kita kita ini nggak pernah salawatan itu keliru. Wah masuk masyid masjid kita salawat. Ya, tahiyat saja mau cop salawat. Keluar masjid juga baca solawat, sehabis azan juga baca solawat, hari Jumat juga baca solawat. Jadi tuduhan yang nggak benar kalau bilang ya pengikut sunnah itu tidak pernah solawatan, kita juga solawat setiap hari. Ya, nah, masuk masjid, baca doa tersebut. Bismillah, dengan nama Allah, Salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allahumma aghfirli, ya Allah ampunilah aku, ya Allah firli dzunubi, ampunilah dosa-dosaku, waftahli abwa ba dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu Sini para ulama jelaskan kenapa kita masuk masjid itu minta pintu rahmat. Nanti kalau keluar masjid itu minta dibukakan pintu karunia. Karena kalau masuk masjid, di masjidlah itu turunnya rahmat. Di masjid itulah turunnya rahmat. Tanazzul rahmat ketika itu. Ya, ketika di masjid ini tanazzul rahmat. Ada ketenangan. Ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang masuk masjid itu pasti merasakan ketenangan. Tidak mikir dunia terus Ya tidak mikir dengan kesibukan kesibukannya setiap hari. Nah lalu ketika itu Yoko dimu aridilah hulunya masjid. Lalu ketika masuk masjid dia mendahulukan kaki yang kanan, mendahulukan kaki yang kanan. Wal yusrolin huru jiminhu dan mendahulukan kaki yang kiri ketika keluar dari masjid. Yang berbeda dengan kamar mandi. Kalau kamar mandi kita mendorongkan kaki kiri ketika masuk keluar dengan kaki kanan. Karena masuk ke tempat yang kotor. Jadi kalau mesin ini tempat turunnya rahmat. Tempat yang suci. Maka kita masuk mesin dengan kaki kanan. Keluar dengan kaki kiri. Lalu ketika masuk baca doa tadi. Bismillah. Wassalatu wassalamu, ala, wassalamu ala, Allahumma kir li waftahli Waftah li abwa barahmatik. Kemudian. Pada poin ke-74 beliau katakan. Ketika keluar wa yaqulu zikir illa annahu yaqul ya dan ketika keluar itu membaca zikir waftah li abwaaba fadlik tambah dengan bacaan zikir di awal tadi bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahum maghfirli dzunubi tambah dengan bacaan zikir ini waftah li abwaaba fadlik jadi bukan rahmatik lagi tapi ganti rahmatik dengan fadlik Jadi selengkapnya sama seperti pertama tadi Cuma ditambah yang terakhir itu berbeda Bismillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah ya Ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu karuniamu. Kenapa kita minta karunia di sini? Karena ketika kita keluar, ya, keluar masjid, karunia Allah itu begitu banyak yang ada di luar masjid. Maka kita minta pada Allah supaya diberikan kemudahan dalam menggapai karunia-karunia Allah. Nah, ini ketika masuk dan keluar masjid. Kemudian faiza qama ila shalah qala Allahu akbar. Ketika seseorang ingin melaksanakan salat, langsung dia mengucapkan Allahu akbar. Kok enggak niat? Niat dalam hati. Niat tadi sudah masuk ke syarat. Jadi niatnya itu sudah ada. Jadi dia tahu dia mau melakukan sholat tersebut ya itu sudah itu namanya niat. Ya jadi cukup mengucapkan Allahu akbar. Fa yarfa'u yadayhi pada 7.76 dikatakan wa yarfa'u yadayhi ila hazwa au ila syahmati udzain. Dan ketika itu dia mengangkat kedua tangannya Sejajar dengan pundaknya atau sejajar dengan ujung telinganya antara antara ini pokoknya ujung telinga dan pundak boleh sejajar pundak boleh sejajar ujung telinga dan ini dilakukan fi arba'ati maudah dilakukan pada empat keadaan mengangkat tangan ini ketika takdir tadi ini dilakukan pada empat ke keadaan yang pertama. Inda takbiratul ihram. Ketika kita melakukan takbiratul ihram. Kemudian yang kedua, inda ruku ketika turun ruku. Jadi ketika takbiratul ihram ucapkan Allah Akbar sambil mengangkat tangan. Kemudian ketika turun ruku ucapkan Allah Akbar juga sambil mengangkat tangan. Wa inda rafi'i minhu dan ketika bangkit dari ruku ucapkan sami Allahu liman hamidah. juga sambil mengangkat tangan. Kemudian wa indal qiyami min tasyahudil awwali dan ketika bangkit dari tasyahud atau tahiyat yang pertama. Sebagaimana empat keadaan ini dibenarkan atau disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada empat keadaan ini. Berarti ketika turun ruku, angkat tangan atau tidak? tidak angkat tangan. Eh, maaf, ketika turun sujud, angkat tangan atau tidak? Turun sujud. Tidak angkat tangan. Bangkit kerakat kedua, angkat tangan atau tidak? Angkat tangan ketika takbir enggak? Enggak. Ya, tapi kalau bangkit dari rokat kedua setelah tashahud awal ke rakaat ketiga, baru angkat tangan. Ringkasnya, ini disebut oleh Ibnu Kudamah dalam kitab beliau Al-Kafi. Beliau sebutkan ada kaidah ini mencakup semua solat tentang mengangkat tangan tadi. Kapan kita mengangkat tangan? Saat solat. Ya, jadi bisa dituliskan ini adalah kaidah mengangkat tangan saat solat. Kaidah mengangkat tangan saat solat kalau disemukan dari hadis-hadis, yaitu mengangkat tangannya adalah bukan ketika turun sujud. Dan bukan ketika bangkit dari sujud Kaidahnya adalah bunyinya Mengangkat tangan Itu dilakukan ketika bukan turun sujud Dan bukan bangkit dari sujud Nanti dipraktikkan untuk semua sholat bisa Coba lihat Ketika turun rukuk Angkat tangan atau tidak Angkat tangan Karena keadaannya bukan ingin turun sujud Bukan bangkit dari sujud Ketika kita Bangkit dari tashahud awal Angkat tangan atau tidak Angkat tangan Karena itu bukan bangkit dari sujud Namun kita bangkit dari tashahud awal Ketika bangkit dari rakaat ketiga ke keempat, angkat tangan atau tidak? Tidak, karena apa? Ketika itu kita bangkitnya dari sujud. Padahal di sini tadi yang angkat tangan ini bukan bangkit dari sujud. Saat solat id, solat hari raya, ada takbir zawa'id, takbir tambahan. Angkat tangan atau tidak? Angkat tangan atau tidak Takbir za'wa'id Pakai kaidah itu Kenapa? Karena takbirnya bukan mau sujud Bukan bangkit dari sujud Namun di tengah-tengah antara takbir ratul ikhram Dan baca al-fatihah Angkat tangan untuk 7 kali takbir tadi Untuk rakaat pertama rakaat kedua Angkat tangan juga untuk 5 kali takbir Untuk sholat janais Sholat jenazah. Angkat tangan atau tidak Untuk empat kali takbir Angkat tangan Karena angkat tangan ketika itu bukan untuk mau sujud Bukan bangkit dari sujud Jadi kaidah ini berlaku ya. Jadi kaidah ini berlaku Maka empat tadi itu disimpulkan Dengan kaidah dari iknu kudabah tadi Kemudian setelah takbir Tangan tadi sudah diangkat lalu sedekat wayadau yadahu yumna 'ala lisra ketika sedekat di poin 77 dikatakan ya orang yang sholat Nabi sallallahu ketika sholat itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri kalau di sini katakannya yadau cuma meletakkan ya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri nggak digenggam, namun riwayat lain katakan kobe dengan iak bahu dengan digenggam, artinya dibuat melingkar tangan kanannya di atas tangan kiri, ini boleh, boleh posisinya di atas telapak tangan pas tangan kiri pas, ya atau di pergelangan, ya atau di lengan, tapi bukan di sikunya. bukan di sikunya atau lebih dari siku tidak boleh. Kemudian pada poin 78 dikatakan posisi tangannya ketika sedekap itu di mana? Fauqa suratihi di bawah pusar. Au ma fauqa suratihi di atas pusar. Au tahtaha atau di bawah pusar. Au ala atau di dada. Berapa keadaan? Tiga keadaan. Tiga keadaan ini semuanya benar. Kenapa? Ini para ulama berisi pendapat. Kalau ulama Hanafi itu katakan tangannya di bawah pusar. Ya, jadi kalau ada orang India yang sholat, ya kalau mau lihat nanti ada orang India yang sholat tangannya itu di bawah pusar terus atau orang Pakistan atau ada jamaah tablik dari Pakistan nanti lihat tangannya itu di mana itu di bawah pusar itu karena Mazhabnya Hanafi nah kalau ulama lainnya ya termasuk ulama Syafi'i mengatakan al-asodrihi yaitu di dada al-asodri ini maksudnya di akhir dada dada itu di sini di akhir dadanya Bukan di atasnya mau dekat leher, keliru, fatal, nggak paham hadis Jadi sampai sesek, ya, gara-gara tangannya itu mau dekat leher, karena terlalu diangkat juga. Ini pak ini keliru karena cuma baca dari terjemahan. Terjemahan dikatakan di atas dada. Padahal maksudnya di sini apa? Di akhir dada. Kalau ulama syafi'i katakan itu di akhir dada. Di akhir dada di mana? Bukan di atasnya keliru, ya cuma bersumber terjemahan, gak utak-atik pendapat ulama, ya. Jadi tadi intinya ada dua pendapat. Dua pendapat ini hadis rujukannya masing-masing doif. Yang katakan di bawah pusar itu doif, yang katakan di dada juga doif atau lemah. Dua-duanya punya cacat dalam masalah hadis. Maka syekh. Uh, At-Thorifi itu katakan dalam sifat sholat Nabi ya, Ini bukan milik Syekh al Tapi Syekh At-Thorifi Ulama muda Juga pakar hadis Punya kitab juga sifat sholat Nabi Beliau katakan Bahwasanya karena hadisnya dua-dua kubu tadi itu lemah Maka sah-sah saja Seperti apa yang dikatakan oleh Syekh di sini Mau taruh di atas pusar boleh Mau taruh di bawah pusar boleh Mau taruh di akhir dada juga boleh Antara pusar dan dada juga boleh Tidak ada aturan pasti Dua-duanya doif hadisnya Jadi gak usah permasalahkan orang yang taruh tangannya itu di perut atau di pusarnya ya. Karena kalau mau bantai juga hadisnya juga doif Kamu taruh di dada ya, Jadi karena semuanya doif artinya bebas Tidak diberikan aturan Karena semuanya doif artinya apa? Bebas, tidak diberikan aturan Yang penting Tangan kanan di atas tangan kiri Sudah Nah lalu ketika sudah bersedekat Maka Setelah itu membaca doa istiftah Doa istiftahnya adalah Yang ini doa yang paling bagus dibaca Dalam sholat wajib Sebagaimana pendapat Shaul Islam Mutaymiya ketika beliau membahasnya dalam syarah Umdatul Fiqh. Ini doa yang paling bagus sabda istifta dan ini dibaca dalam salat wajib. Adapun doa istifta yang lainnya itu dibaca dalam salat sunnah. Nah, di sini doanya adalah subhanatallahu wa bihamdika wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha wa yuru. Masuk cengkau, engkau ya Allah, ya kami memujimu, ya dan juga keberkahan, ya dengan namaMu, ya wa taala jaduka dan mulia, Maha tinggi kedudukanMu, walailah aguiruk dan tidak ada ilah selain engkau. Dan boleh membaca awgiurum bin al istiftahat al warid an nabi sallallam. Boleh juga baca dua istiftah yang lainnya. Namun ini yang paling bagus dibaca ketika solat wajib. Adapun doa istifta yang lainnya itu ada dibicarakan dalam sholat malam, ada yang dibicarakan dalam sholat sholat sunnah yang lainnya, yang paling sering Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca ketika sholat wajib dan juga ini dipraktekkan oleh para sahabat yaitu membaca doa istifta yang ini. Bahkan Ibnu Kaim di dalam kitab beliau Zadul Ma' ya Itu menyebutkan beberapa alasan kenapa doa istifta ini yang paling utama ya Dia menyebutkan sampai 10 sebab ya Beliau menyebutkan sampai 10 sebab Tentang masalah kenapa doa istifta ini punya derajat yang lebih utama Setelah membaca istifta ya, Lalu membaca ta'awud Pada poin 80 beliau katakan setelah itu membaca ta'awud Lalu setelah itu Ya membaca bismillah Setelah itu membaca bismillah Ada pun disini bismillahnya Ketika sholat yang jahar Maka cukup dilirihkan tidak dikeraskan Ini yang diperaktikan oleh nabes wa sallam Dan diperaktikan oleh para sahabat Jadi bismillahnya tidak dikeraskan cukup dilirihkan lalu mulai langsung dengan mengeraskan alhamdulillahirabbil dan seterusnya. Namun di sini perlu dihargai, dihormati yang membaca bismillah. Ya, yang membaca bismillah itu juga tepat. Maksudnya kita harus tolerir. Kenapa? Karena juga punya rujukan. Imam Syafi'i kenapa bisa berpendapat demikian? Ya karena beliau berpendapat yang namanya Al-Fatihah dalam Al-Qur'an itu pakai bismillah nggak ada di dalam Al-Qur'an itu Al-fatihah ditulis tanpa Bismillah itu nggak ada, maka ketika itu Bismillah juga dibaca. Nah Imam Ahmad berpendapat berbeda seperti alasan yang kami sebutkan tadi. Makanya terlalu, jangan terlalu bersikap keras dalam masalah ini. Ya. Kalau ada misalnya yang sudah lama ngaji kemudian mengambil memilih pendapat Bismillah itu dibaca, ya maka tidak ada masalah. Namun yang lebih tepat adalah di sini Bismillah cukup dilirihkan. Kamu setelah itu membaca Al-Fatihah Kalau menurut syuruh Islam Al-Fatihah Al Itu tidak wajib untuk makmum Jadi di sini wajib bagi imam Dan orang yang sholat sendirian Kalau makmum cukup mendengarnya Karena bacaan imam itu Sudah jadi bacaan makmum Beliau memberikan alasan yang begitu panjang tentang masalah ini Kemudian setelah itu membaca surat-surat yang lainnya setelah al-fatihah, yaitu fitrokhatani al-awwalin menarubakia wasulasiyah, yaitu di dua rokaat terakhir dari, ya, yaitu di dua rokaat pertama rokaat al-awwalin. Pada dua rokaat pertama dari solat yang empat rokaat atau solat yang tiga rokaat, pada dua rokaat yang pertama itu membaca setelah al-fatihah membaca surat yang lainnya. Di sini ada beberapa surat yang dianjurkan dibaca pada salat tertentu. Di sini maksudnya dari jenis suratnya itu apa? Kata Syadzdi, si pada salat subuh suratnya itu Qalmul Mufassal. Tuwalul Mufassal. Pada salat maghrib Qisrul Mufassal. Pada salat yang lainnya Aulatul Mufassal. Jadi pada salat subuh baca surat yang panjang. Mufasa nanti akan dijelaskan di jantaran kaki Kemudian pada sholat maghrib Surat yang pendek-pendek Namun disini Ibn Nukayim itu Mengkritik dalam kitabnya Zadil Ma'ad Tidak tepat kalau mengkhususkan sholat maghrib juga Dengan surat pendek, Karena suatu saat juga Nabi SAW itu membaca surat Al-Baqarah Membaca surat yang panjang-panjang Kemudian sholat, sholat yang lainnya Sholat Zuhur, Asar Dan Isya Membaca surat yang pertengahan apa yang dimasukkan dengan surat tua lama lihat di catatan kaki dikatakan surat mufassal itu adalah dihitung dari surat qaf dihitung dari surat qaf qaf sampai ya di sini dikatakan ya ila akhir quran surat mufassal itu dari surat qaf sampai surat an-nas Namun dibagi surat mufassal ini dibagi tiga dari surat qaf sampai surat amayatasa alun ya surat qaf sampai amayatasa alun itu disebut dengan surat tuwal mufassal surat yang panjang surat mufassal yang panjang maksudnya di sini sampai sebelum amayatasa alun berarti sampai surat wal musallati orfat Sampai surat al-Mursalat. Kemudian wa-usatuh dan surat pertengahan, pertengahannya mufassal. Itu adalah dihitung dari surat ammaya tasaa alun sampai surat duha. Artinya sebelum surat duha, sebelum surat duha surat apa? Di dalam Al-Quran shaf surat al-Im. Walaili Zayyaksha, Wanhari Zatajalla. Kombinan dari surat duha sampai surat Anas ini disebut dengan surat kisorul mufassal. Surat mufassal yang pendek-pendek. Jadi dibagi berapa tadi dari surat Qaf dibagi tiga. Mulai dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat disebut surat tual mufassal. Dari surat An-Naba sampai surat Al-Lail wa laili itu disebut surat Ausatul Mufassal. Surat Mufassal yang pertengahan. Kemudian mulai dari surat Duha sampai surat An-Nas disebut dengan surat Qaisarul Mufassal. Surat Mufassal yang pendek-pendek. Lalu setelah itu disebutkan untuk bacaan tadi beliau katakan pada di poin 84 bagaimana cara membacanya dikeraskan ataukah dipelankan. Ya jaharofil qira'ah lailail. Dikeraskan untuk salat-salat yang dikerjakan di malam hari. Berarti salat maghrib itu dikeraskan, salat isya itu dikeraskan, salat subuh dikeraskan. Kalau dari apa yang beliau katakan di sini berarti salat malam juga dikeraskan. Ya, sholat malam juga dikeraskan. Kemudian masih rubihan nahar dan dilirihkan untuk sholat-sholat yang dikerjakan di siang hari. Berarti untuk sholat zuhur dan sholat asar. Kalau dilihat dari perkataan beliau, berarti di sini ya untuk sholat yang sunnah juga yang dikerjakan di siang hari seperti sholat duha itu dilirihkan disirkan. Kecuali di sini bila katakan illa jumaah wal aid untuk salat jumaah dan salat aid dikerjakan di pagi hari, salat jumaah di siang hari itu dikeraskan. Begitu juga untuk salat kusuf dan salat istisqa, fa yajharu biha. Semua salat tadi keempat salat tersebut itu dikeraskan, salat gerhana, salat kusuf, salat gerhana itu dikeraskan, salat istisqa. Salat minta hujan juga dikeraskan. Dan sholat istisqa itu cara mengerjakannya itu Rakaatnya dua rakaat Sama seperti mengerjakan sholat hari raya Sama seperti mengerjakan sholat a'id Kemudian Lalu setelah membaca surat tadi Kemudian Takbir untuk rukuk Lalu ketika itu wayadu da'u yadaihi ala rukwateh Lalu diletakkanlah tangan tangannya tadi di lututnya. Dalam riwayat disebutkan bil khabat dengan digenggam. Genggam berarti tangannya itu dibuka, lututnya itu digenggam, tangannya dibuka, lututnya itu digenggam. Kemudian wajah luhur sawhayaalallahuhihi. Kemudian kepala dengan punggung itu lurus ketika ruku lalu wa yakulu subhana rabbil azim wa yukarriruhu lalu ucapkanlah ketika ruku subhana rabbil azim tentang tambahan wabihamdi ada ulama yang suhihkan ada ulama yang do'ifkan dan di sini beliau katakan wa yukarriruhu dan bacaan subhana rabbil azim itu diulang-ulang dalam sunnah disebutkan tiga kali namun boleh lebih daripada tiga Karena melihat dari ruku' Nabi SAW ketika sholat khusuf Itu beliau rukuknya sangat lama sekali Ini menunjukkan bahawa ketika itu beliau membaca bacaan seperti ini Itu berulang kali Jadi boleh lebih dari tiga Kemudian Boleh juga membaca ketika rukuk, Bahkan ini juga ketika sujud Beliau katakan dalam poin ke-90 Wa ingkualam azalika hala ruku'ihi wasujudihi dan ketika seorang itu menyebutkan, ya dalam keadaan ruku dan sujudnya, yaitu tambahan baca Subhanakallahu Ma'rob Wa Bihamdika Allahumakfirli Fathasan. Kalau bacaan tadi Subhanal-Rabbil ditambahkan dengan bacaan ini ketika ruku, ya atau nanti ketika sujud baca Subhanal-Rabbil ditambah dengan bacaan ini, itu lebih bagus kata beliau digabungkan kata beliau kata beliau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahummaghfirli ini bisa jadi bacaan juga ketika ruku bahkan ini bisa dibaca sendiri tidak mesti digabungkan dengan bacaan sebelumnya ya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahummaghfirli jadi minta ampunan pada Allah Kemudian semua ia rafa'u ra'su ketika ruku ya kemudian mengangkat kepala dari ruku artinya bangkit untuk i'tidal bangkit dari ruku Kemudian pada poin 92 beliau katakan qailan lalu ketika bangkit dari ruku itu mengatakan sami Allahu hamidah Maksudnya sami Allahu hamidah di sini adalah Istajaballah artinya minta kepada Allah diijabahi ya Allah kabulkanlah permintaan kami liman hamida bagi orang yang memujimu bagi orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala Jadi di sini sami'a ini bukan maksudnya mendengar biasa namun mendengar sekaligus mengabulkan jadi kita minta pada Allah supaya doa kita ketika salat itu dikabulkan Nah ini kata beliau dibaca. sami Allah khuliman hamidah ini khusus dibaca. Inkana imaman awmun faridan. Khusus dibaca untuk imam dan orang yang surat sendirian saja. Makmum enggak, Makmum cukup baca-bacaan setelah itu. Yaitu robbana walakal hamdu. Atau robbana lakal hamdu. Nah yang beliau sebutkan di poin ke-93. Wayakulul kullu. Dan... Semuanya yaitu imam makmum ataupun orang yang sendirian itu membaca Rabbana walakal hamdu. Kemudian ditambahkan dengan bacaan Hamdan kathiran thayyiban mubarakan fi mil as-samai wa min al-ardi wa mil ammasyita min say'in ba'du. Nah, ini bacaan ketika itidal. Nah, di sini bacaan ketika itidal ada 4 bacaan. Ya, setelah bangkit sami Allah liman hamida, ketika itidal ada 4 bacaan yang bisa dibaca. Yang pertama, Rabbana lakal hamdu tanpa waw. Yang pertama, Rabbana lakal hamdu tanpa waw. Kemudian yang kedua, Rabbana walakal hamdu dengan waw. Kemudian yang ketiga, membaca Allahumma rabbana lakal hamdu. Pakai Allahumma tanpa waw di tengah. Allahumma rabbana lakal hamdu. Kemudian yang keempat, membaca Allahumma rabbana walakal hamdu. Pakai waw, pakai Allahumma di depan. Nah, kita lanjutkan nanti sampai sujud ya. Kemudian pada poin 94 disebutkan semuanya sujud ala a'dha'ihi sab'ah. Kemudian sujud dengan tujuh anggota tubuh. Tujuh anggota tubuh ini bagian dari rukun salat. Itu sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah katakan, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha'." Aku itu memerintahkan supaya ya bersucut di empat anggota tu, uh, tujuh anggota tubuh. Yang pertama <tuh> al jabah di jidat atau dahi. Wa ashar bia di ilanfi dan Nabi Sallam berisyarat ya dengan tangannya itu ke wajah ke hidungnya juga. Jadi hidung dan dahi atau jidat. Itu yang pertama, itu dihitung satu. Kemudian yang kedua, wakafain, dua telapak tangan, ini harus menempel ketika sujud. Dua telapak tangan, berarti sudah tiga. Warubgata ini dan dua lutut, kanan dan kiri, berarti sudah lima. Wartrofil koda main dan dua ujung kaki. Berarti sudah tujuh Mutafakun alaih Hadis ini diriakan oleh Bukhari dan Muslim Jadi tujuh anggota tubuh ini harus menempel saat sujud Tujuh anggota tubuh ini harus menempel saat sujud Dan para ulama katakan ini adalah min'arkan sholat Ini bagian dari rukun sholat Artinya misalnya ya Kakinya yang ujung kedua kakinya itu malah diangkat ketika sujud Jadi sholatnya bisa jadi tidak sah Kemudian ketika sujud itu membaca apa beliau sebutkan di sini wa yakul subhanarobilalah ketika sujud membaca subhanarobilalakallah. Dan ketika sujud di sini, setelah membaca doa ini, Subhana Rabbi ala, ala, setelah membaca zikir ini, Subhana Rabbi ala, ala, boleh membaca doa doa yang lainnya. Yang paling bagus dengan bahasa Arab, ya. Karena ini masih dalam solat. Sebagaimana ketika kita solat jenazah juga dalam solat jenazah juga diperintahkan doanya juga dengan bahasa Arab. Nah di sini, kenapa dikatakan situ yang paling bagus berdoa saat itu? Karena ada hadis-hadis yang membicarakannya. Di antaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda: "Akrabumaya kungul abdumirobihi wahwasajidun faaksirotdu'a tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah yaitu ketika dia sujud maka perbanyaklah doa ketika itu. Nah gerakan-gerakan yang lainnya InsyaAllah nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan? setelah kita tegak lurus. Ketika mau bangkit baca Sami Allahu liman hamida. Itu bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Bagi Bagaimana enggak? Makmum itu tidak ucapkan sami Allah liman hamidah. Makmum cukup aja membaca. Ketika sudah lurus tegak berdiri tegak baca robbana lakkal hamdu atau robbana walakkal hamdu. Pokoknya empat bacaan tadi. Baca, iya. Dibaca, yang yang di, uh, paling bagus doa yang diajarkan Rasul. Ya kenapa kita pilih doa yang diajarkan Rasul? Karena kalau kita berdoa dengan pilihan sendiri, ya bisa jadi doanya terlalu berlebihan, bisa jadi doanya itu keliru. Ya doa Rasul itu sudah mencakup berbagai macam permintaan. Namun kalau kita, kita dalam doa meminta dengan bahasa kita sendiri dan bahasa yang kita pahami itu dibolehkan. Ya monggo. Uh, walau orang pendapat yang lebih tepat Dalam masalah ini uh, Yang lebih tepat dalam masalah ini Untuk Makmum itu diperintahkan Diam ketika Imam itu membaca Dan nanti ketika Imam itu sudah membaca Kalau dia memilih lebih hati-hati Dia tetap membaca Al-Fatihah Setelah Imam itu rampung membaca Al-Fatihah setelah imam Turampung baru dia membaca al-fatihah saat itu. namun kalau dia tidak sempat membaca al-fatihah karena imam sudah mau ruku atau kita mendapati imam turuqku dan itu dikatakan mendapatkan satu rokaat, ya maka ketika itu bacaan al-fatihah itu sudah menjadi tanggungan imam. hati-hatinya tetap kita membaca, namun imam e, tenggel lebih memilih pendapat bahwasanya Uh, yang namanya bacaan al-fatihah ya makmum itu sudah tercakup dengan bacaan imam jadi bacaan imam itu sudah menjadi bacaan makmum jadi ketika sholat sendiri makmum itu baca bagus eh, seperti itu diperintahkan seperti itu dan ketika sholat dzuhur sholat yang dikeraskan bacaannya juga makmum juga tetap baca saat itu setelah imam itu baca al-fatihah ada lagi Ada pendeknya, keliru, terus ada beberapa huruf yang terlewati Dan apakah sholat ikhasa Kemudian kalau di tempat kami itu sholat itu rasanya meskipun banyaknya diri Tapi suara imam itu masih terdengar Ya untuk sholat ikhasa itu masih sah, dirinya masih sah Tapi yang pertama yang al-fatihah tadi itu ada beberapa aturan Saya lupa rinciannya dari Ibn Tengiyah. Ringkasnya, kalau selama bacaannya, yaitu kaidah hurufnya, itu pengucapan hurufnya itu masih benar, ya, panjang pendeknya juga yang dua hurufnya dibaca dua, ya, yang satu itu dibaca satu, tidak lebih daripada itu maka sholatnya itu sah. Namun kalau dia sudah keliru dalam masalah makrotilu hurufnya ya tidak sesuai dengan tempatnya ya pembacanya itu keliru nah ini sholatnya bisa jadi tidak sah ada beberapa ketentuan memang tentang matnya tentang ini ada disebutkan surat selanjutnya saya belum bisa mengucilkannya saat ini ada lagi ya. sutroh cai sutroh yaitu pembatas sholat ya tentang masalah sutra yang lebih tepat Dan ini juga menjadi pendapat saya Sa'adi Dan juga ulama-ulama saat ini Bahwasanya sutra itu tidak wajib Namun sunnah mu'akat Artinya di sini tidak merupakan keharusan Namun seharusnya ketika sholat Berusaha keras untuk mencari pembatas sholat Biar itu penanda tempat kita sholat Dan itu jalan yang tidak boleh dilewati oleh orang lain Ya, namun di sini bila ada beberapa hadis Nabi SAW itu pernah sholat juga tidak menghadap sutroh. Ya, disebutkan dalam riwayat Ghoirujidar beliau itu menghadap tanpa adanya tembok. Ketika sholat itu tanpa adanya tembok. Namun dalam riwayat-riwayat lain Nabi SAW berusaha juga keras membawa tongkat, ya, untuk menaruhnya supaya dijadikan sutroh. Ya, di sini kalau digabungkan pendapat pendapat tadi, maka pendapat yang lebih tepat adalah hukumnya adalah sunnah muakad dan ini menjadi pendapat jumur ulama seandainya orang pun nggak pakai sutroh ya solatnya juga tidak ada kaitannya dengan kesahan atau tidaknya ada lagi ya Menurut Imam Ahmad bagi imam yang membaca qunut maka makmum tetap mengangkat tangan. Karena apa? Perselisiannya di sini adalah persi, uh, kata beliau ya, di sini adalah untuk menghindarkan diri dari fitnah yang terjadi di antara para jamaah. Jadi satu dan yang lainnya tidak saling tersinggung saat itu dan lebih memilih tetapnya persatuan kaum muslimin. Maka bagi imam yang membaca itu perlu dihargai ya. Karena dia mengikuti pendapat mazhabnya Dan ketika itu makmum tetap mengaminkan Jadi seandainya Muhammad Ahmad itu bermakmum di belakang Imam Syafi'i Imam Ahmad tetap mengaminkan Doa kunut yang dipanjatkan oleh Imam Syafi'i Allahuakbar Allah. Nanti lagi Ya Sekarang membaca Ketika seseorang membaca Alhamdulillah Tidakang Jadi ada keutamaan untuk bacaan amin tadi, ya orang yang aminnya itu bersesuaian dengan amin malaikat maka, ya dia mendapatkan keutamaan. Orang yang aminnya itu bersesuaian dengan aminnya malaikat dan aminnya ketika itu adalah setelah ucapan waladulin langsung mengucapkan amin. Dan aminnya di sini hanya itu fihimat yaitu ada panjang di situ. Kemudian minnya juga panjang, jadi bukan panjangnya cuma pada a nya saja amin, enggak, atau pada amin, itu bukan, tapi pada amin sudah, itu sudah cukup, jadi jangan terlalu panjang kan minya juga min, enggak boleh, karena nanti maknanya jadi berbeda. Aturannya ya itu diaminkannya ketika di penggalan-penggalan kalimat ya dia membaca misalnya uh, Allah madinahiman hadait titik amin situ ya di penggalan-penggalan makanya harus tahu atau pahami mana penggalan-penggalannya jangan dikata nerakanya baru amin di situ nah harus dari pas penggalannya baru bilang amin kalau nerakanya di awal jangan pas di nerakanya tapi pas di titiknya titiknya itu maksudnya apa Jadi harus pahami juga isi doa. Kalau dibaca sekali saja sudah perlu dianjurkan. Allahu alam. Allah, Allah. yang lain Allah, Allah. Sudah? Iya. Kalau tadi tentang ingat pula termasuk amalan setiap setiap kalau bekam, melakukan wudhu enggak dianggap enggak dilakukan dilaksanakan. Niat ya, tadi letaknya di dalam hati. Tapi kalau doa itu mesti diucapkan, boleh lirik, boleh dikeraskan untuk diri sendiri saja. Maksudnya dibacakan untuk diri sendiri saja. Jadi untuk tidak untuk orang lain, ya. Dan doa di sini tadi kalau cuma dalam batin itu tidak dianggap doa, karena yang namanya doa itu di lisan. Kalau niat itu di hati. Tapi kalau doa itu letaknya di lisan. Jadi ada amalan yang itu dilakukan di hati seperti niat. Ada amalan yang mesti di lisan seperti zikir, seperti doa itu harus di lisan, artinya diucapkan. Begitu. Jadi tetap diucapkan. Kalau cuma di batin berdoa itu tidak disebut berdoa. Ada lagi? Ya. Yeah. Yang utama ya, Yang pokoknya itu pada Rabbana walakal hamdu Yang setelahnya itu tambahan Rabbana walakal hamdu Terus apa setelahnya Hamdun kastiran tayiban barokan fi Mil asamawati wa mil al-ardi Wa mil al-masyita min syain ba'du Itu tambahan dalam riwayat yang lain Namun yang mesti dibaca itu Rabbana Lakal hamdu Cuma Makanya di garis bawah ini karena itu intinya di situ, Yang lainnya boleh tambahan kalau tidak baca tambahan, tidak bawa misalnya kita coba-coba menelaah kalham sudah cukup. Kalau mau tambah itu lebih bagus. Ada lagi? Sampun ya. Ini kami cukupkan sekian terlebih dahulu untuk e, hari ini kami hanya bisa satu sesi karena ada keperluan. E, kami cukupkan sekian. Subhanallahumma bihamdika, ashiru ala ilahil atas taqwa wa budulaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank <laughs> you.